Mitra bisnis dalam kolom analisis di media cetak nasional, anggota DPR Bambang Susatyo membuat tulisan yang bertajuk Rezim yang Kompromistis. Menurut penulis, tajuk itu diangkat lantaran adanya rancangan undang-undang tindak pidana korupsi yang dinilainya justru melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Penulis menambahkan, meski rancangan undang-undang tersebut telah ditarik kembali oleh pemerintah, Namun secara esensi, upaya pelemahan pemberantasan korupsi terlihat dari akan dihilangkannya ancaman hukuman mati bagi para koruptor. Untuk membahas masalah ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Baik, Pak Kwi, Pak Bambang Susatyo menulis tentang rezim yang kompromistis, lantaran adanya rancangan Undang-Undang Tipikor yang menurutnya melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Apa pendapat Bapak? Ya, uh, tapi sebenarnya kan tidak bisa lain oleh karena tidak ada orang yang mau menangkap dirinya sendiri gitu. Artinya itu begini, jadi eh, semua pembuat undang-undang atau banyak lah ya, itu kan sedikit banyaknya korup. Undang-undang itu kan mengatakan kalau di bawah 25 juta gitu antara lain. Nah, kalau kalau 25 juta lebih lebih tinggi lah 100 juta itu di korupsi dikejar ya hati republik ini. <laughs> Jadi, jadi kalau bapak bang Susatio mengatakan kompromistis, saya mengatakan manusiawi. Nah sekarang yang lebih hebat lagi, yang saya tulis di dalam buku saya, pikiran yang terkorupsi atau corrupted mind, itu banyak yang tidak tahu bahwa dia korupsi. Jadi suatu perbuatan itu dianggap nggak korupsi, gimana? Dan yang menganggap begitu orang-orang gede, menteri, orang penting-penting. Termasuk banyak sekali anggota DPR. Seperti apa misalnya Pak Gwik? Misalnya, untuk contoh ya. Tersedia banding yang mahal itu tidak usah tidak usah repot-repot tanya saja kepada diplomat-diplomat ketuaan di luar kalau ada subsidi banding itu subsidi bandingnya setengah jam minum minum kopi ngobrol yang lain jalan-jalan nah, itu nggak korupsi katanya kalau buat saya kan sudah korupsi itu nah terus kemudian kalau ada seorang gede menteri gitu punya kekuasaan dia bilang begini waktu saya membeli barang triliunan untuk negara ya itu betul-betul open tender. Betul-betul bisa disaksikan banyak orang. Jadi prosedurnya sampai keputusan membeli itu jujur sekali. Tapi ketika saya mau neken sebagai menteri, kepada suppliernya saya katakan ini tidak jadi saya neken kalau Anda tidak memberi saya 2%. Begitu karena untungnya 10% normalnya. Kan suppliernya mikir. Kalau lebih enak dapat 8% dari nol. Nah dia merasa saya kan tidak korum. Saya sudah menjalankan semua transparan hebat kok. Yeah. Nah buat saya itu korupsi. Sebab dia tidak akan bisa melakukan itu kalau tidak punya kekuasaan sebagai menteri. Gitu loh. Demikian Kwi Kiangi. Saya Adin Natasha.